Pertanyaan e, sederhananya adalah Gimana sih cara kita menghadapi itu Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya Tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis Dari beberapa ayat Mudah-mudahan ini jadi semacam e, apa e, Tips dari Allah, dari Rasul Cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian Khususnya ujian perasaan Pertama, saya mengambil dari hadis Riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah hadis Hasan Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah Tidaklah seseorang selesai diuji baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman Baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan. Sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita Kalau lagi diuji Allah ingin membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian Bukan ikhlas ya Kalau ikhlas ibadah Kalau ujian Ridho, rela Saya ridho ya Allah Walaupun ini berat Saya ridho ya Allah Walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar Saya ridho ya Allah Walaupun saya berharap ditolong oleh Allah Tapi tetap ridho Ridho diberikan ujian itu Sambil berdoa diberikan jalan keluar Ditolong, diberikan keajaiban Cuma gak mau mengeluh Dan berdoa meminta jalan keluar Bukan mengeluh, itu ibadah Berdoa itu ibadah dalam Islam Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa Allah suka dengan hamba yang curhat Nabi itu kalau lagi curhat Doanya aja Bisa berjam-jam cuma doa doang toh Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan Aisyah lagi tidur Ini jatah malamnya Aisyah tiba-tiba dia nyari-nyari rabar-rabar. nabi enggak ada dicari di kamar mandi enggak ada biasanya nabi salat di sebelah aisyah wah curiga nih jangan-jangan ke rumah si fulan dicari ke rumahnya Ditelepon enggak aktif mungkin lagi dicas datang ke rumahnya ketok <tuk> pintu hafsa nabi di rumah kamu enggak enggak aisyah beneran beneran cari ke rumah safia safia nabi di sini enggak enggak beneran beneran cari ke rumah maria maria di sini enggak nabi enggak Kemana ya Nabi rumah istri-istri yang lain gak ada Pas balik ke rumahnya Ngelewat masjid Ngeliat Nabi lagi sujud Di masjid Nabawi di mihrab Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa Dan sujudnya itu seperti membaca Satu juz Al-Quran Dan itu isinya doa nangis Robbi, Robbi, Robbi, Robbi Jadi kalau kita katakan Gak usah banyak berdoa sama Allah malu Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa buat Allah itu orang sombong. Allah nggak suka hamba kayak gitu. Kamu nggak butuh saya sama kayak kita lagi ada masalah punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman dia nggak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain dia ngomong apa? Kamu nggak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu. Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya nggak dikasih tahu, malah saya taunya dari orang lain, tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya wahai mbak ku Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu. cuman Allah Berhak bukan ingin ya Berhak untuk dilibatkan Allah berhak untuk dicurhatin Allah berhak untuk dijadikan tempat kita Untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan Masalah kita kepada Allah Dalam bentuk curhat-curhat dan doa Sehingga kalau kita berdoa Ya Rabbi Allah langsung Ini korib Mendekat Allah kepada kita jadi teman-teman yang dirahmati Allah Kalau kita punya masalah Kita coba bangun awareness Oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih Terus kita berdoa Ya Allah bantu saya Ya Allah tolonglah saya istighfar Saya kadang-kadang ngerasa nih Kalau ada dosa Ada kesalahan Ada kekeliruan yang saya lakukan Misalnya gitu Kalau saya gak kuat istighfarnya Bentar lagi akan diuji sama Allah Ujian macam-macam Alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan pasti diuji sama Allah. Kalau istifarnya enggak kuat, taubatnya tuh enggak kuat, langsung diuji sama Allah dan selesainya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istig istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istifarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah memuji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu Sebelum kita taubat, hijrah Berarti mungkin itulah alasan Kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah Kenapa agak-agak harus apa e, Jungkir balik setelah kita hijrah Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah Anggap aja itu untuk meng, apa Mengkifarat Membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah Kita pulang dalam keadaan bersih Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung Daripada nanti diberesin di akhirat Mending diberesin di dunia kan Soalnya kalau diberesin di akhirat Itu lebih berat Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia Di dunia kalau kita salah Akan di apa? dibalas oleh Allah Kalau kita belum taubat Dibalas oleh Allah sama Tapi di akhirat ukurannya beda Sehingga heran ya Kalau ada orang yang merasa beruntung Lolos dari hukuman dunia Dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah Mending dia beresin deh di dunia. Daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu. Gak mau ada masalah di akhirat. Mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut. Pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian. Kecuali salah satu alasannya. Pengen menghapuskan dosa. Iza kasurat zunubul abdi. Walamiya kun lahuh min amal liyukfirha, fubtalaahu Allah bil hazan liyukfirha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa apa berat sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin Misalnya ada teman kita nih Jadi kles sama kita Hal pertama yang kita bangun Astaghfirullahaladzim saya banyak dosa nih Tapi kan yang salah dia ya, Tapi mungkin dia gak akan jadi Gak akan mengatakan kalimat itu Gak akan bersikap kayak gitu Kalau kita gak punya dosa Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita Lewat kata-katanya, lewat perilakunya Karena kita punya dosa jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui realistis lah. Dia salah, dia enggak pas, dia enggak bijak, dia apa. Oke, okay. tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah Cara Allah untuk menguji kita Dan membersihkan dosa-dosa kita Ini yang kita bangun pertama Yang kedua Kata Nabi Di dalam hadis Bukhari May yuridillahu bihi khairan Yang terkenalkan Yufakihu Fid din, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya Ada may yuridillahu bihi khairan Yufakihu fid din Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, eh, kebaikan Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. Mayyuri dillahubihhi kairon yusheba min hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Ah, kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. Mani yuridillah bihi khairan, mani yuridillah siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan Biasanya dapatnya kerugian dulu Tapi keberuntungan dan kerugiannya Pasti gak sebanding Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya Kerugian itu kayak modal doang DP Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah Allah kasih kita DP DP nya apa? Ujian DP nya musibah DP nya rasa gak nyaman Itu DP tuh DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap Hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya Cuman banyak orang yang menolak DP ini Eh sama kayak kita misalnya e, Kalau kita mau ngasih dia hadiah Kita kasih dia kayak Kejutan dulu, dia lagi ulang tahun nih Disiram air dulu Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal Rela gak disiram air demi hadiah Rela, udah siramin lagi aja Kalau setelahnya Ada hadih, hadiah Yang kita gak rela, kalau setelah Disiram Disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa Kan gak rela tuh Berarti ini bab iman, yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah Kan sabar dan iman itu ternyata Tau aman, kembar Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah Setelah ngasih kita DP ujian Ya kita akan sabar Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah Digini-giniin juga gak masalah dibuli diapain sama Allah, biarin aja Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih Ini masalah yakin Tapi kalau kita gak yakin Ah, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan enggak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan?" Siapa yang Allah pengen kasih hadiah? Siapa yang Allah pengen kasih kejutan? Siapa yang Allah pengen kasih pertolongan? Siapa yang Allah pengen kasih kebaikan? Yusab min. Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah Sehingga kalau kita lagi diuji Yang kita lihat jangan ujiannya Apa setelah itu Gimana melihatnya Ustaz? Tidak kelihatan? Dengan mata hati Istafti bak, Tanya kepada hatimu Kelihatan tidak? Dengan mata hati Gimana melihat dengan mata hati? Dengan iman Saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini Orang Allah sendiri yang ngomong, tidak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fain nama al-Usriusro di tegesin lagi, in nama al-Usriusro. Tapi Usr dulu, baru Yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman, bangun memperbarui yakin, yakin, yakin, sehingga ketika kita diuji sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya Kalau mengeluh kan nyalahin Allah Kalau ngaduh Yang namanya orang dicubekan Ah itu ngaduh Tapi kalau ah apa sih maunya Allah Nah itu ngeluh Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda Mengaduh itu manusiawi Sedih itu manusiawi Air mata bahkan bukan hanya manusiawi Itu rahmat dari Allah Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya Kalau kita masih bisa menangis Berarti kita masih peka hatinya Bukankah anak kecil paling sering menangis Berarti hatinya peka Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek Cowok itu emang gak punya perasaan Makanya jarang nangis Cewek dikit-dikit nangis Jangan bilang, oh cemen banget sih nangis apa Cengeng apa, enggak Karena dia perasaannya lebih peka dari kita Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan Kalau dititipin ke laki-laki hancur di balik kepekaan perempuan Di balik sensitifnya perempuan Di balik perasaannya yang luar biasa Di situ Allah subhanahu wa ta'ala Menitipkan amanah Dia yang paling baik dalam merawat bayinya Perempuan Secara umum Mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya? Walaupun ada orang yang Perempuan pendiam banget Ada yang tidak ngomong sama sekali Misalnya diam-diam aja, Ada tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki Emangnya ini kekurangan? Bukan Ini kelebihan kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat Apa yang tepat? Mendidik anak Justru karena perempuan banyak ngomong lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu Karena dia jarang memahamkan salah hanya marah salah hanya ditegur kalau ibunya jelasin nah gini gini gini sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita saya sendiri ngalamin sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal sering ibu jadi menangis itu rahmat dari Allah nggak apa-apa nangis saja dan itu tidak disebut mengeluh kamu kok nangis itu kan orang Islam harus sabar emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang sabar tetap sabar ya nangis jalan aja terus nangis Nangis apa pakai emot, nangisnya nggak cuma nangis doang, emotikonya juga nangis berderai-derai gitu, sampai air matanya menggenang gitu kan ya, bolehlah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya, eh, apa posting eh, bahwa dia lagi tertusuk duri dengan apa postingan kaktus atau apalah, dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih, sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai itu belum jadi kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh baru dia disebut orang yang banyak mengeluh berputus asa kalau mengaduh Pajar, walaupun ada nabi wala udah diuji berat enggak mau mengaduh apalagi ngeluh Zakaria digergaji mengaduh aja enggak kenapa karena kata malaikat kalau kamu mengaduh ah sedikit aja maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini dia kasihan kepada kaumnya enggak mau mengaduh satu-satunya Orang yang kita tidak boleh mengaduh Hanya orang tua Uf atau ah Itu mengeluh kalau untuk orang tua Kalau yang lain gak disebut mengeluh Kalau ke teman Malesah gak apa-apa Jangan sering-sering tapi Apaan sih ke teman boleh Tapi ke orang tua Ah saja itu bukan lagi mengaduh Itu sudah mengeluh Khusus untuk orang tua kalau diantara manusia, manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sami nawa atau nalla bayk kayak Robi wasa daik, memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dariku, Kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya. Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya DP-nya itu ujian Dan yakinlah Hadiahnya minimal 10 kali lipat Lebih baik daripada ujian itu Minimal Karena gak ada amal soleh Yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada Amal soleh Amal ya bukan niat Amal yang udah kita kerjakan Minimal dibalas 10 kali lipat Minimal Maksimalnya Tanpa batas Bikairi hisap tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bikairi hisap juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin. Lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya. Becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang Pak berapa ongkosnya 20 ribu Udah naik aja 20 ribu Karena kita keliling-keliling kota Ternyata saya jadi kasihan sama dia 20 ribu Kasian kan 20 ribu dibayar keliling kota Walaupun pas mampir beberapa tempat Mungkin dia dapat tips ya Tapi saya gak tega gitu dia cerita tentang anaknya Lagi sekolah pas segala macam makin bikin baper kan Pas selesai Saya kasih dia 100 ribu Dari 20 ribu dikasih 100 ribu Karena kasihan dan saya yakin Gak mungkin sedekah itu sia-sia Kan Nabi bersumpah kan Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya Tidak berkurang harta karena sedekah Demi Allah kata Nabi Gak berkurang harta karena sedekah Berkurang harta karena belanja Ya Berkurang harta karena pacaran Banget Modal banget kan Apalagi buat cowok Tapi berkurang harta karena sedekah Gak mungkin kata Nabi Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah Berkurang harta karena istri Enggak Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu hapus. Jadi kalau pengen modal nih ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja nggak apa-apa. Tapi setelah nikah jor-joran ngasih. Apalagi yang, apalagi yang, ah bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia enggak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya. Dan sedikit entertain enggak apa-apa asal enggak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, yeah, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih, kasih, kasih, kasih. Selama ada kan, kenapa nggak dikasihkan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih. Yang kita nggak pernah duga-duga sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. mau di transfer berapa? Gitu kan ya? Saya ngasih seratus ribu ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100 ribu saya sebut. Kalau sejuta ke atas saya gak mau nyebut malu dong, riak ya. Yeah. Sebenarnya gak pernah sih. 100 ribu deh, karena kan kecil, saya kasih 100 ribu. Ternyata begitu saya kasih 100 ribu, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta, dia tulus. Dia langsung udah ya Allah pak mudah-mudahan rezekinya lancar berkah bertambah dan segala macam bahagia keluarganya doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari pertama bertambah bahagia rumah tangganya dapat kecukupan dari istri dia nganggap suami saya cowok banget sih hehehe mulai satu nih dua demi Allah selang 15 jam nggak kalau nggak salah kan waktu itu malam besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya gak bisa ketemu sekarang. Lagi rush, lagi tight schedule. Gitu-gitu lah, sosok gaya gak jelas gitu ya. Terus, Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia gak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia gak ngomong, ya udahlah. Saya sosok-sok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak, nolak, nolak, nolak Pokoknya sebentar aja 5 menit gak akan ganggu waktu ustaz ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu pakai gaya-gaya dikit breakfast <tik> Pas breakfast, oh ya siap ustaz Jam berapa? Jam 8, udah janjian jam 8 Mungkin orangnya nih dengar live streaming Pak jazakumullah, khair jazak Makasih bany e, banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya Terus e, beliau Besok mau flight ke luar kota Jam 8 Akhirnya ngubungin lagi malamnya pak e, Ustaz maaf, gak bisa ketemu besok Karena saya jam 8 itu jadwal terbang Oh ya udah gak apa-apa Seneng dong saya gak jadi ketemu kan tahu gitu kan nyesel saya tuh Seneng Besok pagi jam 6 pak Ustadz, Alhamdulillah ya, Ternyata uh, penerbangan saya didelay Ke jam 11 Allah delay penerbangannya Demi ngasih rezeki buat saya Kan luar biasa kan Ini hikmah kepedean saya Kegeeran kepada Allah gitu Didelay demi saya Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya Robby Akroman kan gitu akhirnya Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap Akhirnya saya bisa ketemu Ustadz Saya gak baca WA nya Terlambat baca baru baca jam 8 Dia udah mulai agak putus asa Kayaknya udah mungkin ketemu nih Jam 8 pas saya baca ah ternyata orangnya enggak, eh, Di apa di delay udah saya balas ya udah sekarang saya tunggu ya Jam 9 maaf cuma sebentar Gak apa-apa Ustadz 5 menit Datang dia datang ngasih apa coba Ngasih duit 200 juta Demi Allah Cuman berselam beberapa jam Saya tolak-tolak tahu gitu pak Datang malam ini aja <SILENCIO> Harusnya malam itu juga Saya cari orangnya Kalau perlu Saya yang nyamperin bapak Saya lock Saya kejar <SILENCIO> Manusia gitu banget ya Tapi Masya Allah situ saya jadi tahu. Oh doa orang itu Lebih akurat Lebih mantap Lebih diijabah Daripada doa Doa saya Mungkin bukan karena sedekah Tapi karena doa Doa setelah sedekah ya Allah ada segala macam dimudahkan semua Allah itu luar biasa loh. Saya enggak percaya. Saya fikir main-main ah, orang ni sengkaya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek di transfer di capture ustaz sudah di transfer. Saya wah jangan-jangan ini jebakan, jebakan Batman gitu. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen Alhamdulillah saya terkesan Saya dapat hidayah lewat usaha segala macam Sekarang saya pengen membalas jasa usaha Walaupun kecil Kecil 200 juta Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan Apa 200 juta Stroke kan ya bahaya Lebih mahal dari 200 juta Ini ini keajaiban ya teman-teman Jadi kita tuh Saya kan sering bilang Keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman Bukan saya udah sole banget enggak Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan Duit kita tuh banyak loh teman-teman Cuman gak disimpan di bank Gak disimpan di saku, disimpannya di sisi Allah Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank, tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta di mana? Di bank, aman Kenapa kalau disimpan di saku, aman eh, Tenang, kenapa kalau disimpan Allah gak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah Kita bilang gak punya duit Ini kan gak fair sama Allah Gak punya duit nih, siapa bilang gak punya duit Kan ada Allah, tinggal minta sama Allah tapi gak ada wujudnya Tapi kan ada janjinya Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud Bukankah iman harusnya lebih mantap Daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat Ada duitnya di sisi Allah Kenapa gak dikasih Karena kita belum butuh Kalau kita yakin Duit kita itu ada di Allah Tapi dikasihnya pas kita butuh Begitu butuh ya Allah Langsung dikasih sama Allah Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita Pasti kayak gitu Tingkat tergantung kita yakin apa Pak enggak? Kalau Allah bilang maiyuridillahu bihi kairon Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba Yusuf Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabelwanakum bi shey sedikit bi sheyim min al kauf wal juz. Dan kita uji sedikit saja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashir sobirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar sampaikan kejutan kepada orang bersabar. jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. dengan iman dan sabar. iman artinya yakin husnuzon sama Allah. ana indaloni abdi bi aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.